Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi Hari Ini Selasa 4 September 2018 Dibacakan Ardian Syah Ratusan Massa Demo Kantor DPRK Cengkareng Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan Pemberondong Rumah Warga Lok Sukun Dilimpahkan ke Jaksa Dua Kantor SKPK di Aceh Barat Dibobol Kawanan Maling Ikuti juga berita menarik lainnya yang lagi rangkum tim newsroom Slambdiag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 Selasa siang, ratusan masa berunjuk rasa ke kantor DPRK Singkil di kawasan kampung baru Singkil Utara meminta pemerintah menyelesaikan sengketa lahan. Masa didampingi LSM Perlahan dan Yara perwakilan Aceh Singkil bersengketa lahan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Napasindo Warga mengaku melakukan unjuk rasa karena sudah disuarakan bertahun-tahun namun tidak ada penyelesaian. Menurut pengunjuk rasa, lahan yang menjadi sengketa merupakan tanah ulayat transmigrasi dan milik kelompok tani namun dituding dikuasai perusahaan. Demonstran datang menggunakan mobil bak terbuka serta kendaraan roda dua dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pengunjuk rasa awalnya berorasi di depan pintu gerbang kantor DPRK Singkil. Tak lama kemudian pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai kecamatan diperkenankan masuk ke halaman kantor DPRK. Di teras kantor, pengunjuk rasa sempat menyampaikan kekesalan sebab hanya segelintir wakil rakyat yang menemui mereka. Dalam tuntutannya, demonstran meminta pemerintah melakukan ukur ulang HGU PT Nafasindo. Kemudian pengembalian lahan ulayat dan transmigrasi yang menurut pengunjuk rasa dikuasai perusahaan. Darlun penyidik Polres Aceh Utara melimpahkan Reza, 22 tahun, warga Kecamatan Samudra Aceh Utara yang terlibat pemberondongan rumah Ahmad Budiman, 71 tahun, warga Desa Gemata Kecamatan Luksukun dengan senjata api jenis AK-56 ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Selasa Siang. Diberitakan sebelumnya, Reza bersama Maksal Mina, 28 tahun, memberondong rumah korban pada 13 April 2018 untuk meneror Ulul Azmi 30 tahun menantu dari Ahmad Budiman karena Ulul tidak membayar utang sabu-sabu kepada Kadi sebesar Rp50 juta. Maksalmina ditangkap polisi di sebuah desa di kawasan Kecamatan Samudra pada 19 Juli 2018 saat sedang nyabu. Di hari yang sama Reza ditangkap di rumahnya. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara Ibdu Reski Khalidian Syah mengatakan Reza dan Maksalmina diproses dalam berkas terpisah. Sebab maksa minas, selain terlibat pemberondongan dan senjata api legal, juga diproses dalam kasus narkoba. Sementara Reza hanya diproses keterlibatannya dalam kasus pemberondongan. Sudarlun dua kantor Satuan Kerja Perangkar Kabupaten atau SKPK jajaran Pemkap Aceh Barat selasa dini hari di Bobol Maling. Kasus kemalingan pada dua SKPK ini yakni di Dinas Pertanian, Tanaman Hotel, Kultura, dan Inspektorat kini dalam proses penyelidikan polisi. Informasi yang diperoleh di Dinas Pertanian Tanaman Holtikultura selain berangkas yang dirusak, pelaku juga membawa kabur tiga unit komputer pada sebuah ruangan di kantor tersebut. Sedangkan di Inspektorat hanya besi jendela yang dirusak pelaku dan tidak ada barang lain yang hilang di kantor tersebut. Kedua kantor ini berada berdekatan yang berlokasi di Desa Suak Raya, Kecamatan Cuhan Pahlawan. Kasus kemalingan dua kantor tersebut sedang didalami polisi dari Polsek Cuhan Pahlawan. KDIS Pertanian Tanaman Pangan Halti Aceh Barat Safrizal mengatakan kasus kemalingan di kantornya diketahui pagi hari dan langsung dilaporkan ke polisi. 3 komputer hilang dan sebuah perangkas dibongkar. Namun berangkas dalam keadaan kosong karena selama ini tidak pernah disimpan uang. Ia berharap pelaku segera ditangkap. Dirlun pemerintah dan masyarakat Aceh membangun kembali Masjid Anur di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara yang hancur total akibat gempa pada 5 Agustus 2018. Pembangunan masjid berukuran 14 x 14 meter ini memanfaatkan dana kemanusiaan yang dihimpun dari jajaran pemerintah swasta dan masyarakat Aceh pasca bencana. Kepastian pembangunan Masjid Anur di Lombok Utara tersebut disampaikan PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Syah dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 30 Agustus 2018. Dalam surat tersebut, Gubernur Nova Irian Syah menyebut sehubungan bencana gempa di Provinsi NTB, pemerintah Aceh telah mengirim tim asesor untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terdampak. Tim Aceh untuk Lombok tersebut telah melakukan asesmen secara mendalam dengan rekomendasi diantaranya pemerintah dan rakyat Aceh patut dan layak membantu dan membangun kembali Masjid Anur An berukuran 14 kali 14 meter di atas pertapakan tanah seluas 400 meter persegi. Masjid yang hancur akibat gempa itu akan dibangun kembali dengan konstruksi anti gempa dengan anggaran 1 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan pemerintah dan masyarakat Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun, kelangkaan tiga jenis pupuk bersubsidi yaitu NPK Ponska, NPK, Ponska, SP36, dan ZA di Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah berlangsung sejak awal Agustus hingga kini belum teratasi. Petani sangat kecewa akibat pupuk bersubsidi tidak tersedia di kios-kios pengecer. Sementara padi musim tanam gadu 2018 sangat butuh pemupukan. Pupuk bersubsidi yang tersedia di kios pengecer saat ini jenis urea dan organik, sedangkan stok 3 jenis pupuk bersubsidi lain yaitu NPK Ponska, SP36 dan ZA habis total di kios-kios pengecer. Padahal saat ini petani sangat membutuhkan pupuk untuk memupuk tanaman padi. Bila pemupukan tersendat, maka akan mengganggu pertumbuhan padi dan mempengaruhi hasil panen. Salah satu pemilik kios pengecer resmi di Pasar Blangpidi mengakui jika pupuk NPK Ponska SP36 dan ZA belum tersedia setelah habis stok sejak pekan ke-3 Agustus lalu. Tiga jenis pupuk bersubsidi ini belum disalurkan PT Pertani selaku distributor. Padahal pemilik kios pengecer resmi telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi dan telah menyetor uang penebusan ke rekening distributor. Sederlun, sejumlah pemuda asal desa Bintah, Kecamatan Pak Siraya, Acejaya, menghadang kedatangan Bupati Acejaya, T. Irfan Tebe, saat meninjau penerima bantuan pembangunan rumah layak huni di kawasan desa setempat. Aksi penghadangan ini dilakukan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Bupati Acejaya, T. Irfan Tebe, berkunjung bersama Wakil Ketua 2 DPRK Acejaya dan Kadis PUPR untuk meninjau penerima bantuan pembangunan rumah layak huni di Desa Bintah, Kecamatan Pasir Pasiraya. penghadangan bupati dilakukan sejumlah pemuda yang berpakaian olahraga dengan mengenakan sepatu bola tepat di depan lapangan bola kaki Desa Bintah. Usai menghentikan langkah bupati dan rombongan, para pemuda ini langsung menyampaikan unek-uneknya. Di antaranya mereka memohon sarana olahraga dari pemerintah Aceh Jaya seperti bantuan berupa bola kaki, baju tim, Juga rompi tim dari Pemkap Aceh Jaya untuk kemajuan olahraga di Aceh Jaya, khususnya di Desa Bintah. Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Aceh Jaya T. Irfan T.B. merespon baik permintaan yang disampaikan oleh perwakilan pemuda. Bupati ikut tersenyum saat melakukan negosiasi dengan para pemuda tersebut. Hanya berbincang-bincang sebentar lalu Irfan T.B. mengarahkan para pemuda untuk mengambil semua permintaan tersebut kepada ajudannya yang ikut mendampinginya. Dari Strom Serambi Tanjung Permasqian Berita Malam Edisi Selasa 4 September 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Parat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com follow di Twitter @serambifm. Darulun Wassalam.